Halo selamat siang Pak Andre Ya s i l a k a n Pak Andre dengan komentarnya Ya menurut saya sih、uh, Antara Wajibaya saling ditroteksi d Ini i s negara n juga sudah dirugikan Dengan kasusnya a Ujung-ujungnya s ya, ya u ujung Rakyat juga yang p e n a h Subsidi Ditarik サマスラパディビューサマスラブネマン Kalau dirjen pajak itu n g g a k bisa memungut pajak, hanya menetapkan besarnya pajak, membuat restitusi dan sebagainya termasuk sengketa pajak. Tapi kalau ternyata uangnya itu lebih, dia harus fair, mengembalikan termasuk juga uang-uang、uh, yang belum dibayar, dia harus tagihkan. Tapi uangnya tidak masuk dirjen pajak, tapi Departemen Keuangan, ini salah besar di negara Indonesia. sehingga negaranya bangkrut, dikorupsi oleh orang-orang di b g a n pajak. Tolong Bu, terima kasih. Selamat sebuah, Bu. Ya, silahkan Pak Anton.、Uh, ya, kalau menurut saya nih, Bu, ya, untuk masalah pajak yang seperti ada restitusi itu ya, Bu, ya, sebaiknya dihilangkanlah, kayak restitusi PPN. Saya dulu pengalami m a i n ya masalah restitusi PPN. u n t u k u n t u t n y a orang pajaknya juga minta duit, Bu, Jadi sebenarnya sebaiknya nggak ada aja restitusi pajak kayak begitu. Baik yaudah kalau misalnya tanpa PPN-nya, tanpa PPN-nya, seperti zaman Gus Dur begitu, oke、okay、itu. Kalau yang sekarang-sekarang itu restitusi itu semua tuh bohong, Bu. Buntut-buntutnya minta duit lagi orang pajak tuh. Saya juga punya perusahaan dulu kayak begitu tuh. Akhirnya udah lah, tutup aja ngapain kita、uh, berusaha di Indonesia dengan perusahaan kayak begini yang r i b e t r i b e t Itu, Bu, I aminnya mean, saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat s o r i Bu Wiwi. Iya, Saya juga setuju dengan Bapak ini, karena TPN itu ujung-ujungnya itu hanya untuk jajaran pajak itu untuk meres raya sebanyak b a n y a k n i n Mereka yang masukin, mereka yang nangkep, karena mereka tahu siapa-siapa yang dipalsuin, itu ASPAL, asli dari palsu, masuk ke kantong mereka semua. Saya pikir nggak usah lah, TPN ini karena dengan adanya distribusi pajak itulah celah untuk meres. Makanya perusahaan itu mana ada yang bisa untung Hmm, oke、okay. Ibu Watis, selamat sore Halo, selamat sore Silahkan Ibu、Halo? Silahkan Ibu ya. Halo? Ya, Silahkan bagaimana komentar Anda、oh, Saya begini, Mbak Aduh,、e, Negara kita itu Masih、e, Terutama juga aparat-aparat p a s a r itu Dan pemimpin-pemimpin kita Sebenarnya menjadikan rakyat kita パーケー、オペクトマラサンサーチェスメイヤー、キタカンサティティティティングアウォランティケチャカチャパチャギニトイトカロー、ガランティティアンサンバギニラ、パキトミンタインミンタイトジュムジュニア、トイヤマソカヤカカヨセガラ。パティション、ハティニア、アパナマニア、キタ、シューペア、パチャカヤ、アティケチャカチャカヤ、マリン、パキトウキトウバ、アトウタカトウア、ア、アマシティタリスワトウフォームウラ、パケマナ。 Supaya p a j a k ini、uh, Apa namanya kita, Rakyat jangan seperti maling Yang dikejar-kejar begitu Dan kedua、uh, Efektivitas pemakaian daripada hasil p a j a k itu Benar-benar terawasi caranya bagaimana Dan ketiga Supaya、uh, didapat suatu formula Yang win-win、uh, solution Begitu Mbak b e g i t u Terima kasih, Terima kasih. Bapak Surib Selamat sore Terputus Terima kasih banyak Kandemit Rabisi yang sudah berbagi opini Bersama Pak Sefam untuk Businessman Opinion